Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa wa manu ala amma ba'd. Ikhwatifillah, barakallahu fiikum. Yang berikutnya, al-asma'ul isim mabniyat, isim-isim mabni, yaitu isim-isim yang tidak mengalami perubahan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita membahas isim-isim yang murab, yaitu isim-isim yang dapat mengalami perubahan dikarenakan amil serta tanda-tandanya. Tanda perubahannya. Sekarang kita membahas isim-isim yang tetap atau isim-isim yang tidak mengalami perubahan. Yaitu terjadi pada yang pertama, isim dhamir, yaitu kata ganti. Misalnya contohnya huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, hiya. Ini semuanya adalah isim bomir. Yang isim bomir adalah termasuk isim mabni. Kalau diartikan, huwa dia, laki-laki. Anta, engkau, laki-laki. Ana, saya, nahnu, kami. Antum, kalian, laki-laki. Anti, engkau, perempuan. Dia, dia, wanita. Yang kedua, Isim pamli juga terjadi pada isim isyarah. Yaitu kata tunjuk. Mislu contohnya. Hala halani haulai. Ini bermakna ini. Hala untuk mufrod. Hala ni untuk musanna. Hulai untuk jama' a. Dan hala ini digunakan untuk mudagar. Yang yang berikutnya. Harihi. Ha tani haula'i. Ini untuk muannas. Hazihi mufrad, hatani musanna, haula'i jama'. Kemudian zalika, dzanika, ula'ika bermana itu. Untuk mudzakkar. Kemudian tilka, tanika, ula'ika. Ini bermana itu, akan tapi untuk muannas. Kemudian yang ketiga, isim mabni juga terjadi pada isim mausul. Mislu contohnya, al-ladhi, al Isim mausul adalah kata sambung. Al-ladhi, al-ladhani, Kalau al untuk mufraat, al untuk musanna, al untuk jama' ini diperuntukkan untuk muzakar. Yaitu yang. Kita artikan yang. Kemudian alati, al alatani, al alati, atau alai. Ini untuk mu'annas. Alati, tunggal, alatani, al musanah, alati, al dan alai, untuk jamaah. Kemudian yang keempat, isim abni, terjadi juga pada isim istifham yaitu kata tanya. Misal contohnya man. Siapa? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Kemudian yang kelima. Isbabni juga terjadi pada isim syarat. Isim syarat. Misal contohnya man barang siapa atau siapa saja kemudian ma apa saja mata kapan saja mahma meskipun ini adalah isim syarat atau amaf isim syarat isim syarat nah kelima isim tersebut yang ana sebutkan adalah termasuk isim mabni yaitu isim yang senantiasa tetap tidak akan mengalami perubahan tidak akan mengalami perubahan walaupun ada amil yang masuk. Amil yang masuk pada kata tersebut. Kemudian, pada isim-isim mabni juga memiliki tanda akan tetapnya kata tersebut. Pada isim mu'rab perubahan ada tanda-tandanya. Demikian pula pada isim mabni. Isim mabni juga memiliki tanda-tanda akan tetapnya kata tersebut. Dapat diketahui dengan beberapa Tanda. Yaitu halaman 15. Alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda. Tetapnya isim. Yang pertama, Mabniyun alal fathahi. Yaitu, Mabni di atas fathah. Berarti, Diketahui, Tanda tetapnya adalah dengan fathah. Contohnya, Anta, Kaifah, ayna, Zalika, tilka. Perhatikan, Pada kata tersebut, Huruf, Yang terakhir, Berharakat fathah. Nah, fathah tersebut adalah menjadi tanda bagi tetapnya isim tersebut. Fathah menjadi tanda tetapnya isim tersebut. Kemudian, yang kedua adalah mabni alal kasri. Yaitu mabni di atas kasroh. Maksudnya apa? Bahwasanya kasroh menjadi tanda tetapnya isim tersebut. Mislu, contohnya anti halihi haula'i. Perhatikan pada contoh-contoh berikut. Anti. Kasroh pada akhir kata tersebut adalah tanda tetapnya. Hadihi dan haulai. Demikian pula. Kemudian, yang ketiga adalah mabni ala dhom. Yaitu mabni di atas dhommah. Yang maknanya, dhommah menjadi tanda tetapnya kata tersebut. Mislu contohnya, nahnu haithu. Itu pada dhommah, akhir kata tersebut, itulah. Tanda tetapnya. Tanda tetapnya. Kemudian yang keempat. Mabni alas sukun. Yaitu mabni di atas sukun. Yaitu sukun menjadi tanda tetapnya kata tersebut. Mislu contohnya hum, antum, ana. Sukun pada akhir kata. Contoh-contoh yang Anda sebutkan yaitu hum, antum, ana. Ini menunjukkan tanda tetapnya kata tersebut. Demikian. Mudah-mudahan. Anda memahami semuanya. Barakah Allahi kum. wa bihamdika. Ashhadu alla an ilaha ilah anta astagfiruka wa atu biulayik.